Ais lagi minum mie coklat kata Umi kalau suka minum coklat pilih mie coklat aja karena bahannya kok baik buat kita. Umi beli mi cokok ini di aplikasi Tokopedia, Shopee, website Lemonilo dan supermarket terdekat. Kata Umi, Umi beli mi cokok ini karena baik buat keluarga. Harga nambah sedikit, manfaatnya nambah banyak.